Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil ladzi bil alamin was salatu was salamu ala ashril al anbiya wal mursalin amina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhanallahi la ilaha illallahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala fi karim Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amaba' Kita berdua lepas khamian pambir lah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita insyaallah akan memulai kajian kitab hadis itu Al Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis atau 22 hadis yang ditulis oleh Imam Al Nawawi rahimahullah. Kemarin sekitar bulan yang lalu kalau nggak salah ya kita membahas sudah memperkenalkan siapa Imam Nawawi. Siapa yang masih ingat namanya siapa? Imam Nawawi itu namanya siapa? Eh hey, jangan peluk. Siapa namanya? Yahya bin Syaraf bin Murri ya. Lahir di mana? Lahir di desa Nawa Nah ke desa Nawa ini beliau dinisbatkan jadi Nawawi Artinya orang Nawa ya. Di mana beliau <tuh> sudah kita sebutkan Semenjak kecil sudah dididik oleh orang tuanya untuk ngapalin Quran, ya. Di mana beliau umur 6 tahun sudah hafal Quran, masya Kemudian disekolahkan oleh orang tuanya di sebuah pesantren namanya Madrasah Ruhia. Dan memang Imam Nawawi ini cerdas, orang jenius, sehingga dalam waktu singkat dan usia yang masih sangat muda, beliau sudah menguasai seluruh alat-alat untuk perijtihad. Di mana pada umur 20 tahun, beliau diizinkan untuk berfatwa, karena beliau sudah menguasai usul fikih, kaidah fikih dan semua ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam beristighfar. Imam Nawawi ini, ya, hari harinya habis untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Pak. Dan kalau lah Imam Nawawi ini miskin, enggak, dia ya, enggak bisa nikah, menikah itu enggak punya duit, mana? Jadi,nya Imam Nawawi membuang dan umur beliau pun juga enggak panjang. Beliau hanya berumur 45 tahun. Dia meninggal dunia dalam keadaan mewariskan kitab yang sangat banyak sekali. Di antaranya kitab Syarah Muaddab Fiqih Imam Syafi'i. Di antaranya kitab Ra'iyul Shalihin yang kita tahu sendiri ya, sangat masyhur punya itu. Ya, dan yang lainnya. <tuh> Sekarang kita akan masuk ke pembahasan hadis yang pertama. Hadis yang pertama An Amirul Mukminin dari Amirul Mukminin Abi Hafs poniannya Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radha. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama amalu Mimniyah. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa in nama likul limri imanawat. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kahat hijratuhu ilallah wa rasulih. Fahijaratuhu ilallah wa rasulih. Maka beran siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya? Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ia dapat pahalanya. Maka karena hijrah itu ilah dunia yang sibuk, awi merahatin yang kihungak, karena hijrah itu Ya, sebaliknya siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari, atau hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Maka dari itu hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian pentingnya tentang masalah apa? niat. Insyaallah kita akan bahas apa itu niat, apa syarat-syaratnya dan yang lainnya Dari Umar bin Khattab. Siapa beliau? Beliau masyaallah seorang sahabat yang luar biasa. Manusia terbaik kedua setelah Mu bakar radhiyallahu anhu wallahu. <tuh> iya. Di mana Umar bin Khattab, wabillahi alaikum, ternyata mempunyai keistimewaan dan keutamaan banyak, pak. Dan anjibnya, ya. Rasulullah seringkali bermimpi tentang Umar. Di ya, antara mimpi Rasulullah tentang Umar apa? Kata Rasulullah Sallam, ya, roa itu, filmanam aku bermimpi, ya, melihat manusia memakai pakaian yang berbeda-beda. Ada yang pakaiannya kata Rasulullah sampai ke lutut, ada yang pakaiannya sampai ke pusat, ada pakaiannya sampai ke dada, dan aku melihat Umar pakaiannya melampuh sampai ke tanah. Ya. Kemudian ditanya, ditanya oleh para sahabat, apa takwil mimpimu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dim agama. Ya. Rasulullah mentakwil pakaian itu agama. Rasulullah melihat dalam mimpi itu Umar pakaiannya melabuh sampai ke tanah Artinya agamanya Umar itu Masya Allah Makanya kalau kita melihat dalam mimpi kita nih ya Kita mimpi ya Melihat diri kita kok pakaiannya ya Cuma sampai segini, aduh itu menentukan agama kita loh ya, Berarti agama kita kurang Maknanya Allah mengatakan wasia, baka dan pakaianmu sucikanlah. Sebagian eh, ulama mufassirin ketika menafsirkan ayat itu, Allah ya, maksudnya adalah dan agamamu sucikan, bersihkan hatimu bersihkan. Ya. Mimpi Rasulullah yang lain tentang Umar apa? Rasulullah SAW <tuh> dan mimpi masuk surga dan satu ayat yang lain bahawa Rasulullah SAW masuk surga di malam Isra di waktu Isra Miraj. Lalu Rasulullah melihat sebuah istana yang sangat indah. Dan di depan istana itu ada ya dayang-dayang ya, pelayan-pelayan. Lalu Rasulullah bertanya, "Ini istana siapa?" Kata pelayan ini, "Ini istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Maka Rasulullah pun Ingat kecemburuan Umar Rasulullah Rasul pun segera pergi. Iya. Semanallah. Berarti Umar bin Khattab dijamin masuk surga tidak? dijamin pak. Iya, masyaAllah. Mimpi Rasulullah SAW juga. Ya Rasulullah SAW bermimpi. Ya kata Rasulullah SAW, aku bermimpi duduk di pinggir sumur. Lalu datang Abu Bakar membawa ember dua dan mengambil air dari sumur tersebut dua ember. Kemudian Umar datang membawa ember-ember besar. Diambilnya air dan memuaskan manusia. Karena ditafsirkan oleh para ulama maksudnya zaman kekhilafahannya. Abu Bakar ia mengambil dua ember. Ternyata itu maksudnya dua, dua tahun. Sementara Umar berkuasa berapa tahun? 18 tahun. Dan kekuasaan Umar luar biasa Pak. Yang keadilnya Masya Allah SWT. Iya, bahkan kekuasaan Umar bin Khattab itu sampai ya Persia jatuh, hancur Parsina juga jatuh, kursi, iya, dan yang lainnya Nah inilah Umar bin Khattab Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Umar bin Khattab akan mati syahid Dan ternyata benar Ya Umar ketika surat subuh dibunuh oleh seorang majusi Yang bernama Abu Lu'lu'ah itu yang kemudian umur pun meninggal dunia semoga Allah meridhai beliau dan mengangkat darjat beliau Beliau berkata dari berkata sami Rasulullah sallallahu alaihi aku mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda innamal a'malu bilniyat Sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan apa niat Innamal Inama itu terdiri dari dua pak Inna dan Ma Di dalam bahasa Arab Ma Di sini mencegah fungsi inna Karena kalau untuk pernah belajar bahasa Arab Siapa yang pernah belajar bahasa Arab? Bagaimana ada ya? Hah? Bahasa Inggris? Ini jangan lebih pintar bahasa Inggris daripada Bahasa Arab pak Ini Bahasa Arab penting loh, bahasa Quran ya, Inna itu fungsinya Memasukkan muktada Sebagai isimnya Dan memarkukan khobar tapi gara-gara kemasukan mak fungsi ina enggak fungsi dan kemudian maknanya pun juga berubah kalau inna itu artinya sesungguhnya kalau inna mak itu artinya hanyalah sehingga memberikan apa batasan diberikan batasan di iya dan di dalam bahasa Arab Pak dalam Al-Qur'an kata-kata inna itu ada dua makna yang mempunyai makna yang pertama yaitu innama, artinya hanyalah secara mutlak, iaitu ya, batasan. Seluruhnya dibatasi oleh dia. Ya. Di antara contohnya adalah hadis yang sedang kita bahas ini. Ini ia membatasi secara mutlak bahawa amal itu sah dengan ni? niat. Berarti kalau tanpa niat sah tidak, tidak sah. Bahawa amal itu dapat pahala atau siksa dengan apa? Dengan niat, tanpa niat Amal tidak akan diberikan pahala atau Siksa Dan terkadang Innama itu punya mana batasan secara khusus Artinya dia punya kekhususan Tertentu begitu Contohnya misalnya Allah mengatakan Innama al dunya dunia Laibun walahun Sesungguhnya kehidupan dunia itu Apa? Laibun, permainan, walahun Dan sendagurau Apakah dunia itu cuma Permainan dan Sunda Gurau ada sholat Ada zakat Ada puasa, ada pikir Bukan Sunda itu Tapi maksudnya ayat itu apa Maksudnya bahwa dunia itu memang Biasanya ya tempatnya begitu ya Tempatnya permainan Sunda Gurau Ya berbangga-bangga dengan harta Anak yang seperti itu Bukan berarti kemudian Membatasi bahwa dunia itu hanya untuk itu saja Tidak nah itu pak pahami pak ya karena ini nanti akan berhubungan dengan masalah hukum-hukum bagaimana mereka memahami makna inama tersebut <tuh> ya karena ada sebuah kelompok pak yang mengatakan katanya anjing halal pernah dengar nggak pernah ke Solo nggak pernah ke Solo nggak pernah ke Solo ya <tuh> kalau di Solo itu ada banyak pak tuh sate Siapa, apa ya pak sate guguk, sate guguk, gitu. Itu yang minum, yang makan di situ pada pakai jin, Iya, karena di sana itu tersebar pemikiran kalau anjing itu halal. Dalilnya ayat. Apa itu Allah mengatakan inna maharromu alaikumul maitata waddama walahmul khinzir wama uhil lighairi illa lighairi lillahi bi. Sesungguhnya yang Allah haramkan hanyalah empat. Apa itu? Darah bangkai, daging babi dan yang disembelih untuk selain Allah kata mereka anjing nggak ada di situ. Iya. Berarti halal dong anjing. Kita katakan ayat itu memang menggunakan inama. Karena mereka mengatakan inam ini membatasi. Berarti, iya kata mereka karena membatasi yahuda yang haramnya itu. Kita katakan betul, tapi dalam bahasa Arab pembatasan ada dua macam. Ada pembatasan mutlak dan ada pembatasan kekhususan. Rasulullah sudah menjelaskan kok dalam hadisnya. Ya, apa saja yang diharamkan di ya, antaranya binatang buas yang mempunyai akan taring dan cakar yang menyerang manusia dengannya. Maka yang seperti itu diharamkan, ya. Nah, ini Al-Qur'an Islam azza wa jalla. Innamal a'mal Sesungguhnya amal Apa yang dimaksud dengan amal di sini Pak? Hah? Kata Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Yang dimaksud dengan amal di sini adalah Amalan apa Anggota badan dan amalan lisan Dan tidak termasuk di dalam hadis ini Amalan hati Amalan hati tidak masuk Kenapa? Karena niat itu amalan hati bukan? Eh, iya dong Niat itu amal hati. Bukan amal lisan. Niat itu di mana? Amal hati. Dan karena ia amal hati, maka amalan-amalan hati yang lain Tidak perlu itu enggak butuh niat. Yang butuh niat itu hanya amalan lisan dan amalan anggota badan, gitu kan? Kalau mau amalan hati tidak perlu lisan. Saya berniat mau mencintai dia. Tak perlu pak, cinta tak perlu niat. Ya. Masa mau berniat dulu mau cinta. Nah, besok saya berniat mau benci dia. Ia ya, cinta benci, demikian pula berharap. Ini semua amalan hati yang tidak butuh niat. Ya. Maka dari itu amalan hati tidak membutuhkan keberapa niat. Yang membutuhkan niat itu apa? Amalan anggota badan. Demikian pula yang membutuhkan niat itu amalan lisan. Ya. Itupun juga kata para ulama <tuh> yang membutuhkan niat itu hanyalah perbuatan. Ya. Perbuatan yang sifatnya melakukan. Karena kan perbuatan ada dua macam, tuak. Ada perbuatan yang sifatnya melakukan, ada perbuatan yang sifatnya mening meninggalkan. Kalau dalam bahasa Arab meninggalkan itu namanya tar yang disebut oleh para ulama dengan istilah afalut turuk ya. ingat bahasa Arab ya bukan bahasa Jawa afalut ya, nah. turuk orang Jawa baru ketawa kan. terus orang Sunda mau naon kita ikhtilaf Islam azza wa jalalla para ulama mengatakan <tuh. tuh>. Af'anud turuk Yang sifatnya Seperti meninggalkan perbuatan maksiat ya. Mencuci najis Ini pun juga gak butuh niat Makanya Setiap hari kita tidak perlu meniatkan Setiap hari niatin Mau meninggalkan zina Mau meninggalkan arah Mau meninggalkan berbagai macam maksiat Gak perlu pak Iya. Maka dari itu ya, Af'anud Islam yang sifatnya turuk Ya meninggalkan sesuatu atau maksiat itu pun tidak butuh kepada kepadanya mencuci najis butuhnya tidak nggak perlu juga ya, buktinya misal kalau itu lagi jalan toto ada yang kencing tuh kengeri astagfirullah tuh hangsur <tuh> <tuh> <tuh> ya. terus jalan lagi Rupanya ada yang apa yang nyiram pakai ember air. Bersih sendiri. Cukup tidak, Pak? Cukup. Walaupun tidak berniat, kan? Walaupun tidak berniat. Makanya kata para ulama yang af'alut turuh. Yang disebut dengan meninggalkan maksiat, mencuci najis pun juga tidak membutuhkan kepada, kepada niat. Yang membutuhkan niat itu perbuatan yang sifatnya apa? Melakukan, Pak. Sifatnya melakukan seperti melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, ya, melakukan pokoknya melakukan teh. Maka yang seperti ini membutuhkan kepada apa? Niat. <tuh> <tuh> Innama amal. Jadi kita paham ya apa yang dimaksud dengan amal di sini ya? Ya apa pak? Eh ya, katanya Insya Allah <tuh> begini, keren <tuh> <berkini>, banget <tuh> <warna> ditanya bingung. <tuh> Jadi yang dimaksud dengan amal di sini apa? Perbuatan, anggota badan dan islam. Innamal a'malu bin niyat. Innamal <sequences> a'malu bin niyat. Di surat ada ba Pak. Innamal a'malu bin niyat. Bah. Para ulama, ya, membahas apa makna bah di sini. Bahasa Arab tu bahasa yang paling kaya, lupa. Huruf itu aja satu huruf bisa punya mana, pak? Macam-macam. Sampai-sampai para ulama menulis kitab khusus tentang apa? Makna huruf. Makna makna huruf. Alif maknanya beda-beda dalam bahasa Arab. Bah maknanya beda-beda, ya. Yeah. Tak Jim, wah masya Allah itu kayaknya bahasa Arab pun luar biasa. Ia ya. Bis Bismillah contohnya kan Bismillah. Bak di situ artinya apa? Ia ya. kata para ulama bak di situ artinya isti'anah untuk memohon pertolongan. Kalau di sini Inna Malak bin, bin Niat, apa bak di sini artinya kata mereka? Bak di sini artinya ilmu shohabah. Artinya menyertai. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa niat itu harus selalu menyertai apa? Amal. Ya. Karena bak disini punya mana? Musohabah. Artinya menyertai. Maka dari itu kata para ulama. Setiap amal yang tidak disertai dengan niat. Maka tidak diberikan oleh Allah. Pahala maupun siksa. Contoh misalnya Bapak sholat. Tentu rupanya melindur Tidur ya, Bangun-bangun Langsung wudhu, sholat, tidur lagi Melindur rupanya Pasti kamu tadi sholat apa Nggak, saya nggak sholat Hah, Melindur Kira-kira dapat pahala nggak Pak? Nggak Karena dia tanpa niat kan Tanpa niat Maka perbuatan tanpa disertai dengan niat Tidak diberikan oleh Allah Pak? Pahala dan tidak sah amalan yang tersebut Dari bak saja para ulama mengambil dua faidah Faidah apa? Yang pertama berarti ini menunjukkan bahwa niat itu harus selalu menyertai amal Dari awal amal sampai akhir amal Yang kedua Niat itu berarti harus berada di awal amal Harus ada dari awal amal Tidak boleh mulainya dari tengah amal harus dari awal sampai akhir. Sebagai nanti kita akan bahas pada pembahasan syarat sah niat. Niat. Sekarang kita akan bahas niat nih. Apa itu niat? Niat secara bahasa artinya al-qasdul azmu bermaksud dan berkeinginan kuat. Itu berarti artinya itu niat namanya, Pak. Niat. Kalau keinginannya lemah disebut niat bukan? Cuma selintas dipikirin, dipikiran gitu, ah pengin itu, udah aja hilang. Kata para ulama itu bukan niat. Itu namanya khawatir, lintasan hati. Niat itu pak, dia apa namanya, ya keinginan kuat dari hati. Dan biasanya munculnya niat itu dari pikiran. Iya enggak, pak? Iya, munculnya niat itu dari pikiran. Entom ya, kalau mikirin akhirat, aduh takut gimana nih masuk neraka. Akhirnya muncul niat ingin berbuat. Baik. Baik. Ah saya sholat aja lah, taubat sama allah. Tapi kalau antum pikirannya cewek gimana? Oh, itu awel-awel tulis pisan, ya namanya. Oh, Dipikirin aja. Akhirnya punya niat, ah, dideketin ah. Yeah. Ya. Itu niat itu asalnya dari pikiran. Makanya kata Imam Ibn Qayyim rahimallahu, ya, yeah, "Aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikr." Pokok atau asal dari segala macam kebaikan dan asal dari macam segala macam keburukan adalah dari pikiran. Iya. Yeah. Mikirin berubah jadi niat. Niat berubah jadi perbuatan. Pikiran asalnya dari mana Pak? Dari mata. Iya, yeah. dari mata. Melihat sesuatu, berpikir. mikir mikir-mikir, mikir-mikir, jadi niat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, menutup jendela hati ini mata. Allah mengatakan wa qul lil mukminin yaghuddu Katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan pikiran yang tidak yang tidak-tidak. Dari pikiran yang tidak-tidak supaya tidak menimbulkan apa? niat yang tidak-tidak, keinginan yang tidak-tidak. Makanya kata para ulama, siapa yang ingin menjaga niatnya jaga pikirannya, dan siapa yang ingin menjaga pikirannya jaga matanya, jangan sampai jatuh tanpa sana sini gitu. Ya, masyaAllah. Jadi niat secara bahasa artinya apa? Dari, tadi berbunyi aja melihatin. <tuh> <tuh> <tuh> niat artinya apa? Keinginan yang kuat, secara bahasa ya. Ya, yeah. hati-hati jangan mengomel. Saya tunjuk, rawas lagi. <laughs> <laughs> Adapun niat secara istilah, niat secara istilah, ada dua macam. Pak. Yang pertama secara makna umum, yang kedua secara khusus. Adapun secara umum ini yang dikatakan oleh Imam Al-Baidawi. Beliau berkata yaitu imbiatul qalb Nahwa ma yara hum muwafiqan ligharad min jalbi naf'in aw daf'i darrin. Keinginan munculnya keinginan dari hati kepada yang ia lihat sesuai dengan tujuan. Apa tujuannya itu? Yaitu mendatangkan manfaat atau menolak mudharat nya karena perbuatan manusia itu tidak lepas dari dua itu. Ima mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat dari dirinya kan? Iya. Ya, antum semangat pengen makan karena manfaat buat perut kan gitu, enak euy, ya. Antum juga lari dari sesuatu yang menyeramkan atau ular karena apa? Bahaya buat diri kita. Dan Bapak sekalian, <tuh> Atas definisi Imam Al-Bayul ini Berarti Pak Setiap perbuatan manusia Tidak lepas dari niat ya, Mas? Bapak mandi Ada niat gak sebelumnya Pak? Hmm? Ada? Ada dong Bapak pergi ke pasar Ada niat gak sebelumnya? Ada dong Mungkinkah Bapak berkata begini Ustaz kenapa? Tadi saya minum tak niat. Macam bisa Tu tiba-tiba tangan saya gerak sendiri. Kata. Ini mulut saya calang ap sendiri. Ah, ah, ini kenapa? Dan... Kalau seperti itu maafin, Pak. Iya. Tapi ya. kalau kita ambil dengan tangan kita, pasti sebelumnya ada keinginan, niat. Perbuatan manusia tidak lepas dari apa? tidak lepas dari keinginan sebelumnya pasti dia dahului oleh niat bahkan terkadang teman kita aja tahu niat kita siap-siap pakai apa sarung pakai gamis pakai ini peci masjid pak serbukur iya temennya tahu niat kita apa maka dari itu ini menunjukkan akad islam perbuatan kita tidak lepas dari apa Niat, jadi sebetulnya niat itu otomatis ada pak. Niat itu otomatis ada <tuh> Makanya untuk berniat Tidak sulit Bahkan yang paling sulit Itu kata Imam Ibn pak. Yang paling sulit itu adalah Kita melakukan perbuatan tanpa niat <tuh> Sulit gak? Ya? Itu sulit banget Pak Soalnya enggak Makan, minum, ini tanpa niat. Bisa? Nggak bisa. Sok, silakan kamu sholat tanpa niat. Nggak bisa. Mau tanya kata Imam Nukayim, kalau kita diberikan beban oleh Allah untuk melakukan perbuatan tanpa niat, pasti itu beban yang amat berat, bahkan mustahil. Karena setiap perbuatan manusia itu tidak lepas dari apa? Keinginan. Keinginan. Ya. Faham sampai sini, faham, lah. jadi nggak ada yang gede sih ini. Antum fahamnya begini ya? Orang India apa? Saya eh, waktu dulu waktu di Madinah orang India itu suka gini-gini, pak. Dosennya bingung. Kamu nyebut faham begini, nggak faham juga begini. Sebetulnya kan faham nggak sih? Ya ikhwat Islam ma'an zakum wallahu ayakum. Jadi ya ini. Adapun niat secara istilah khusus itu berhubungan dengan ibadah. Wa huwa qasdu ila Allah fi ta'lil tu'at. Ya. Jadi, itu bermaksud untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah ini niat. Ya. Sekarang kita akan membahas ibu-ibu dan bapak sekalian syarat sah niat ah, belum belum belum. Fungsi niat, fungsi apa? Niat. Kata para ulama niat itu ada dua fungsi. <tuh> fungsi yang pertama membedakan ibadah dengan kebiasaan. Tamyizul ibadati anil adat. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contohnya apa? Contohnya mandi junub dengan mandi pagi. Ya, kalau antum malamnya habis bercampur sama istri. Eh paginya kamu udah biasa mandi sebelum subuh, mandi aja jebar jebar cebar cebur. Enggak ada niat mandi junub. Habis itu salat subuh, sangka salatnya apa? Waktah Kenapa? Karena dia tidak ada niat untuk mandi junub. Maka dari itu, ya, ini untuk pembedakan mandi tersebut mandi ibadah dengan mandi yang sifatnya kebiasaan itu dengan apa? Dengan niat. Ya. Yang kedua, fungsinya adalah tamyizul ibadiat ibadati ba'dihan ba'd. Membedakan ibadah satu sama lainnya. Misalnya, kita mau solat sunnah, takiat masjid dengan solat tak sunnah, ya kau untuk membedakan apa apa niat doh, okay niat, maka ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang yang lain. Sekarang pembahasannya adalah tempat niat di mana? Nah, tempat niat di mana pak? Niat tempatnya di mana? Di sini nih. Kata orang masakitnya tuh di sini. Iya. Yeah. Niat itu tempatnya di hati, bukan di bukan di lisan. Nah, kalau kalau misalnya bapak di lisannya berucap nawaitu saum gudin, hatinya berkata enggak mau, ah enggak mau. Kira-kira sah enggak puasanya? Enggak sah, Pak. Karena yang dinilai itu yang di hati. Bukan yang di yang dilisat. Makanya ya, para ulama bersepakat. Kata Syekhul Islam. Ajma'al ulama ala anna mahalal niyah tilqal. Para ulama ber, bersepakat seluruhnya. bahwasanya niat itu tepatnya di mana? Di hati. Namun para ulama berbeda pendapat. Tentang hukum melafatkan niat di dalam sholat. Jadi sebelum sholat ini niat ini perlu dilafalkan apa enggak ya? Cungkur ya. ulama mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Sementara sebagian kecil dari ulama syafi'iyah mengatakan itu mustahab disunahkan, tapi tidak sampai wa, wajib. Kata mereka itu mustahab disunahkan. Siapakah ulama syafi'iyah yang pertama kali menyatakan demikian? Ia ya, ya dikenal dengan kunyah Abu Abdullah Az-Zubair. Ini seorang ulama madzhab Syafi'iyah. Di mana Abu Abdullah Zubairilah yang pertama kali menyatakan bahwa melafazkan niat itu hukumnya mustahab sunnah. Dari mana pijakan Abu Abdullah Zubairi? Abu, Abu, Abu Abdullah Az-Zubairi ini rupanya memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm di mana dalam kitab al-Um, Imam Syafi'i sedang membahas tentang masalah niat haji. Maka beliau berkata, Imam Syafi'i, walayat kasholat, fa'inala budaminan mutq. Tidak sama dengan solat, kata Imam Syafi'i, karena solat harus diucapkan. Kata Imam Abu Abdullah, Abu Abdullah, oh maksudnya Imam Syafi'i adalah mengucapkan niat. Tapi pak. Ulama-ulama syafi'ah Rupanya tidak sepakat Banyak ulama-ulama syafi'ah Terdahulu terutama ya, Membantah perkataan Abu Abdullah Zubairi Di antaranya membantah siapa? Imam Nawawi Dalam kitab Syahrul Muhadzab Demikian pula penulis kitab Al-Muhadzab Asyairazi ya, Di mana Asyairazi berkata begini Dalam kitab ya, Al-Muhadzab itu Fikis syafi'i Waba'bu ashabina Sebagian ulama madhab kami yang terkemuka manyara bisthihabil talaffuz binniyah. Ada yang berpendapat disunnahkan yang melafalkan niat. Walaisa bisyai dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Waliannan niyyam hal walqalb kata beliau. Juga dikarenakan niat itu adalah tempatnya di hati. Ini yang mengatakan ulama madhab Syafi'i juga, Pak, yang sangat terkemuka di zamannya yang bernama Imam Asy-Syirazi. Itu ia ya, ulama rujukan Madhab Syafi'iyah di Jerman Ternyata beliau mengingkari Abu Abdiah Zubairi ya. Lalu kemudian Imam Nawawi rahimahullah ketika Mensyarah perkataan beliau ini Asyairazi, Beliau menyebutkan sejarahnya Siapa yang dimaksud Ashab Di sini, dia adalah Abu Abdiah Zubairi Lalu hmm. beliau Imam Nawawi menyebutkan Apa alasannya Abu Abdiah Zubairi Mengatakan, itu mustahab Itu memahami perkataan Imam Syafi'i tadi lalu Imam Imam Nawawi berkata sebagaimana dinukil Imam Suyuti wa hadza ghalatun ala qa'ili ini salah memahami perkataan Imam Syafi'i wa inna ma arada Syafi'i sebetulnya yang diinginkan Imam Syafi'i itu bukan mengucapkan niat wa inna ma arada takbiratul ihram tapi yang dimaksud itu mengucapkan takbiratul ihram makanya Imam Nawawi tidak setuju dengan Imam Abu Abu Abdillah Zubairi di antara ulama Madhab Syafi'i yang tidak setuju juga Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syafu Dujjiz Di antara juga Imam As-Suyuti, bahkan Imam Syuyuti menganggapnya bid'ah. Padahal Imam Syuyuti ini Madhab Syafi'i juga ya. Maka ini ibu bapa dan ibu-ibu sekalian Jadi rupanya pendapat yang mengatakan sunnah itu dari seorang ulama Madhab Syafi'i Imam Syafi'i sendiri tidak pernah Maka Imam Ibn Qayyim menukil perkata Imam Syafi'i bahwa tidak tidak diperkenankan melafadzkan niat. Makanya kalau kita telusuri Pak perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah enggak ya sebelum salat itu melafadzkan niat? Bapak sampai botak pun Bapak akan ketemu orang isinya. Iya, Pak. Ya, Pak. Maka ada hadis yang menunjukkan memang tidak Rasulullah tidak pernah mengajarkan, yaitu hadis yang disebut dengan hadis musyi salat dan Hadis itu dia termbukar dan Muslim. Coba geser, geser, ya, geser, pak. Geser, pak. Biar pada ini masih banyak kosong ni di sini. Di geser aja. <coughs> Hadisnya saya termbukar dan Muslim, ya. <coughs> Bahawa ikhwal Islam, A'azakumullah wa jalla. Siapa? <coughs> batuk terus tu. Ya. Bismillah. <tuh> Ada seorang laki-laki masuk ke masjid Sementara Rasul sedang di masjid Lalu ia Ibu sholat Tapi Pak sholatnya cepat Pak Tidak tumbah dinam Setelah selesai sholat datang Ke Rasulullah SAW Kemudian dia berkata Assalamualaikum Rasulullah SAW Irji'fasalli fa'inna kalabtussal Kamu balik lagi sholat Kamu belum sholat Akhirnya suatu lagi, tapi ya gitu. Kata Ummahmina, cepat. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Irgi fasalif ainakalang tosal. Baik lagi kamu solat, kamu belum solat. Solat lagi, tapi gitu lagi, cepat lagi solatnya. Setelah selesai solat, Rasulullah berkata apa? Irgi fasalif ainakalang tosal. Baik lagi kamu solat, kamu belum solat. Uyang ini orang. Akhirnya dia berkata ya Rasulullah. Lak osin siwa haga. Fakalim saya tidak bisa kecuali ini. Ya Rasulullah, tolong dong ajar ajarkan aku bagaimana Si solat yang benar itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idakum takilas solat. Kalau kamu memang mau solat, patwabok berwuduklah, tum mastak bil kiblah, kemudian menghadaplah ke kiblah. Fakabir lalu bertakbirlah. Rosululloh tidak katakan ucapkan niat, enggak kan? Enggak. Rosululloh mengatakan kalau kamu mau sholat, kata-kata kamu mau sholat saja menunjukkan kepada nih niat. Kalau kamu mau sholat, berbundulah, kemudian menghadap kiblat, kemudian ber bertakbir. Kalaulah melafalkan niat itu disyariatkan, tentu Rasululloh sudah ajarkan, pak. Pasti diajarkan oleh nabi, pasti dilukil oleh para sahabat yang banyak. Karena Rasululloh kan sholat di belakang apa? Makhlumimami banyak sahabat, bahkan para sahabat tuh kalau Rasulullah sholat, ya melihat ke Rasulullah. Kalau itu disyariatkan tentu Rasulullah SAW sudah apa para sahabat sudah menukil dalam jumlah yang banyak pak, kepada kita. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang menukilnya. Bahkan pak melafalkan niat itu menyusahkan pak, menyusahkan pak. Miras. Waktu itu ya ada bapak-bapak datang ke saya. Ustaz, saya nggak berani sholat Tawaf Ustaz. Lo kenapa Pak? Kalau habis tawaf harus sholat. Gak berani, Ustaz. Kenapa? Belum hafal niatnya. Ya Allah Pak, kata saya. Islam itu mudah Pak. Ya. Niat itu tempatnya di mana? Dihati cukup dihati. Ya solat mau solat tuwak doa kata selesai ko. Tak perlu bapak apal apalin usuli fardo duhuri misalnya arba'a rokaatin mustabil al kiblati lillahi taala. Ya aku mau solat menghadap kiblat di masjidil haram. Ya empat rokaat duhur karena Allah. Ada pernah kejadian Pak dia dengan PD-nya begitu kan, pas mau fatap dia di sama orang Arab di belakang, kurang kurang kurang. Kenapa? Jamnya belum, hari <Tusuk> belum. <tusuk> iya. Iya. Khotbah Islam, Mazhabul Allah, wahyu. Semuanya tidak pernah ada. Contohnya di Rasulullah dan para sahabat, imam yang empat pun tidak pernah mencariatkan seperti itu. Agama kita mudah kok, Pak Rasulullah SAW mudah kok Rasulullah mengatakan, Allah akbar Dah selesai, enak kan? Terkadang saya pernah lihat juga ada orang kalau mutak betul susah banget kok, Pak Allah, sudah kesulitan juga kesulitan Allah Gagal padahal kanabah karena dalam sebagian kitab Syafiiyah yang terakhir itu ada sebuah ucapan ulama yang oh, di ucapan yang bahwa ketika takbir Allahu Akbar hendaknya disertai dengan ucapan niat lagi di hati. Ya Allah berat sekali. Allah Eh hey, imamnya ruku. Allah akbar. <laughs> Pasti imam ruku langsung jadi itu Pak. Benar. Tanyain Bang Aer itu. Tukangnya itu dulu dia. Mukhotla Makanya ayo Imam Alim Ibnu Ja'un kita telbis iblis iblis mengatakan, "Laita Syekh Aneh sekali ya orang itu. Dari tadi susah takdir pas imam ruku kok bisa katanya. <laughs> Iya. Bahada ratu akhy, ini memberatkan. Kata Rasul Ibnuddin, yusrun, agama kita itu mudah, mudah agama kita itu. Jangan dipersulit dengan hal-hal seperti itu. Cukup kita ucapkan Allahu Mudah, alhamdulillah. Iya. Yeah. Nah, ini tempat ni. Jadi tempatnya di mana, Pak? Hati hati. Iya, yeah. bukan di bukan di lisan. Sekarang kita bahas yaitu macam-macam niat Niat itu ada dua macam Yang pertama yang disebut dengan niat amal Niat apa? Niat amal Yaitu niat yang menyertai setiap amal kita Ya mau sholat harus ada niat Mau zakat, mau puasa, mau haji Harus Terus. ada apa? Niat ini disebut dengan niat amal Yang kedua disebut dengan niat lillahi ta'ala Mengharapkan Yang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Niat amal ini pembahasan fikih Sedangkan niat lillahi ta'ala pembahasan aqidah Tapi dua perkara ini harus ada Mana dalil pembagian hadis, apa, dua niat ini Hadis tersebut Karena Rasulullah mengatakan pertama Inna malakmalu bilniyah. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Berarti ini berhubungan dengan amal. Wa inna malikulimri imanawa dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksudnya mendapatkan pahala atau siksa. Berarti ini niat karena Allah atau karena bukan karena Allah. Ia. Ya. Maka Bapak sekalian, setiap kita beribadah harus ada dua niat ini. Iya. Namun pak, amal itu kata para ulama ada amal yang memang mempunyai keserupaan ada macam-macamnya. Ada yang enggak Solat, solat macam-macam. Ada solat wajib, solat sunat, solat sunnah. Solat sunnah juga bermacam-macam ya kan? Iya. Maka ini membutuhkan dua niat sekaligus yang tadi, niat amal dan niat lillahi taala. Ada lagi yang tidak punya macam-macam, ada. Adan enggak ada adan wajib adan sunnah. Adan cuma satu, maka ini cukup niat lillahita allah saja, tidak membutuhkan niat yang pertama tadi. Iya. Ikhwatul Islam, azaikumullah wa aynku. Niat amal ini pak berhubungan dengan sah atau tidaknya amal. Niat amal ini berhubungan dengan apa? Sah atau tidaknya amal Artinya Apabila amal ini kehirangan niat, niat amal Menyebabkan tidak sah amalnya Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Sedangkan niat lillah itu Berhubungan dengan masalah pahala Atau siksa Ada dua orang sholat Tapi yang satu dapat pahala Yang satu dapat siksa, dapat dosa Kenapa? Karena yang satu ikhlas yang satu rupanya dia ingin dipuji manusia Mungkin gak itu terjadi Mungkin Dua-duanya suat ayat masjid Sholatnya bareng lagi Tapi kok yang satu dapat pahala Yang satu dapat dosa Rupanya gara-gara niatnya -gara itu Dua-duanya sulat duha Tapi yang satu dapat pahala Yang satu dapat dosa iya. Kenapa yang satu sulat duhanya Karena Allah yang satu salat tuhannya hanya karena mengharapkan diluaskan rezeki. Katanya salat tuhan akan diluaskan rezeki. Jadi dia salat itu hanya niatnya pengen dapat rezeki doanya. Dia enggak dapat salat. Bahkan dapat dosa. Ya, sebagaimana dalam surat Hud ayat 15 16. Allah mengatakan man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha نوافي إليه اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباقي ما كانوا يقلون برئس siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan periasannya maka kami akan berikan apa apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi mereka itu di hari akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Maka batal apa yang mereka lakukan dan sia-sia apa yang mereka amalkan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau dia Pak, beramalnya karena niat ingin dapat dunia, tapi ustadz niat ya saya dua loh ustadz, saya ingin karena Allah juga ingin dapat dunia kata Imam Suyuti. Kalau ada orang yang niatnya dua Seperti itu contoh dia haji Karena Allah tapi juga niatnya Pengen apa Tujuannya bisnis misalnya. Maka kata Imam Sayyidnya apa? Dilihat mana yang paling dominan Kalau yang paling dominan Niat karena Allahnya Dapat pahala Kalau yang paling dominan Niat bisnisnya, niat dunianya Dapat dosa Kalau dua-duanya sama kuatnya Nih Maka tasapopo saling berguguran, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa nol. Waduh, kerugi bener tuh pak. Makanya hati-hati, masalah niat ini bahaya soalnya ke kita pak. Kalau kita datang ke majista ini niatnya nggak sholat, saya cuma lagi ingin cerahwat aja. Nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Ya, yeah. Nah ini Pembagian niat, jadi niat itu ada Ada dua, yang pertama apa Niat Amal Yang ini berhubungan dengan masalah Sah atau tidaknya Amal, yang kedua Niat Nillahita'ala atau bukan Ini berhubungan dengan pahala Dan dosa Faham Faham insyaAllah Baik sekarang kita akan bahas syarat sah niat. Sekarang kita akan bahas syarat sah niat. Syarat sah niat ada 6 atau 7. Namun yang disepakati hanya 4. Yang pertama, Islam. Niat ibadah harus disyaratkan dia seorang mus, muslim. Maka kalau ada orang non muslim berniat untuk sedekah, ya yeah. dapat palang nggak pak? Enggak dapat. Yeah. Kalau ada orang non muslim niat mau sholat, dapat palang nggak pak? Enggak dapat. Sah sah tidak sholatnya? Enggak sah. Kecuali kalau dia masuk Islam. Kan pembahasan kita adalah dia bukan orang Islam kan gitu. Ya, Makanya kan syarat niat yang pertama itu apa? Muslim Maka kata Allah? Kalau kita mewakilkan Untuk menyembeli hewan kurban kita Kepada orang Yahudi Tetap tidak sah Kembelihannya tidak sah walaupun halal Buat kita Karena Ini berhubungan dengan ibadah yang disebut dengan Udhiyah Sedangkan udhiyah itu ibadah Sedangkan syarat ibadah itu harus seorang Muslim Sementara dia bukan Muslim Ya. Syarat yang kedua, syarat niat itu apa, yaitu memajis usia anak yang sudah memajis. Usia anak yang sudah memajis berapa tak berapa tahun, Pak? Terjadi perselisihan para ulama tentang anak itu disebut memajis berapa usianya. Sebagian ulama dan imam dan syafi'i mengatakan usia memajis tujuh tahun. Dalilnya hadis Rasulullah Perintahkan anakmu Untuk sholat umurnya 7 tahun Di sini Rasulullah Baru memerintahkan Untuk menyuruh anak sholat umurnya 7 tahun Ini menunjukkan bahawa umur 7 tahun Sudah umayiz Karena yang namanya sholat itu Butuh niat Berarti Niat itu baru sah Di saat dia sudah Memayis dari umur 7 tahun Sudah memayis kata Imam Syafi'i. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan Tidak bisa dipatok Karena ada anak yang sudah memayis Umur 5 tahun ada Ada anak yang sudah memayis Umur 6 tahun ada Ada juga anak yang baru memayis Umur 8 tahun ada Sehingga kata mereka tidak bisa dipatok Namun Imam Syafi'i menjawab bahawa yang memayus umur kurang dari tujuh tahun itu jarang Demikian pula yang memayus setelah tujuh tahun pun juga jarang Sedangkan kaidah-kaidah syariat itu, Hukum-hukum syariat itu Tidak dibangun di atas sesuatu yang jarang Tapi dibangun di atas sesuatu yang Kebiasaan dan sering Maka tentu pendapat Imam Syafi'i InsyaAllah yang paling kuat apabila didukung hadis tersebut Kecuri kalau memang ternyata ada anak yang umur 6 tahun sudah memaiz, maka ini pengecualian dari hadis tersebut tentunya akal ya. Islam. Wa alaikumullahi. Iya. Ya. Tapi ingat loh Pak, <tuh> syarat ini berhubungan dengan syarat saniat ya, tidak berhubungan dengan syarat eh, tidak berhubungan dengan syarat mencukupi ibadah. Niat boleh sah tapi ibadah belum tentu mencukupi. Contoh, ya. Kalau ada anak umur tujuh tahun haji, Sah sangat hujinya, sah. Tapi cukup nggak? Enggak. Harus haji lagi nggak setelah balik? Harus. Karena Nabi Rasul SAW. Ila hajas sabi. Apabila anak kecil, ya haji taalaih hajatun ukhrobak dan ma balak. Maka dia harus haji lagi setelah balik. Harus, ya. Bapak misalnya pernah diajak haji umur 8 tahun sama bapak Ya, saya sudah haji kok Ustaz. Kapan umur 8 tahun? Oh, nggak bisa. Bapa harus haji lagi setelah balik. Karena itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Al ilmu bil manwi berilmu tentang yang diniatkan. Apakah ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Kita harus tahu dulu Bapak mau sholat sholat apa? Sholat wajib atau sholat sunnah? Tiba-tiba sholat abis salam ditanya Bapak sholat apa tadi? Ah, Bapa tar sholat apa? Yes. Kata para ulama harus sehingga kata Syekh Temim ini menunjukkan bahawa siapapun orang yang mau beramal wajib mempelajari dulu hukumnya apa. Hukumnya wajib atau hukumnya sun? sunnah. Jangan sampai pak sholat wajib niatnya sunnah atau sebaliknya sholat sunnah niatnya wajib salah akhirnya enggak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang keempat syarat sah syarat sah niat ya yaitu ada ulunan niat walaupun Antara niat dan yang diniatkan itu Tidak ada sesuatu yang saling meniadakan Contoh kalau ada orang mau sholat Tapi sebelum sholat murtad Sedangkan murtad meniadakan Ya udah. Ada perempuan mau sholat tahu haid Haid meniadakan Berarti ini ada munafah Sesuatu yang meniadakannya Syarat yang kelima Antakun antakunann niyyatin bidayatil amal. Niat itu hendaknya berada di awal amal. Berada di mana? Di awal amal. Iya. <coughs> Dalilnya mana? Hadis tadi innamal a'malu bin binniyyah. Dan syarat yang ke-6, niat itu harus ada dari awal sampai akhir dan tidak terputus. Dalilnya itu bin binniyyat ba itu, Pak. Karena kan kita sudah kita sebutin tadi pak ya Bahwa bah, di situ artinya apa? Bah mosohabah Artinya menyertai artinya Niat itu harus mencari menyertai amal Dari awal sampai akhir. akhir Berarti itu menunjukkan bahwa Yang namanya niat itu harus berada dari awal Dan harus terus ada sampai akhir, akhir. Nah sekarang saya mau tanya nih Yang bisa jawab dikasih hadiah Kalau kita Tidur jam 11 siang, belum turut belum capek, aduh, mau apa tidur? Bangun bangun jam 4, akhirnya kita langsung sholat dengan niat sholat asar. Allahumma waalaikumussalam. Pas dua rakaat baru ingat Oh sekali lagi belum sholat, jim, sholat. Akhirnya dia rubah niatnya jadi sholat duh. Kira-kira sah tidak, Pak Suha? Yang mana yang tidak sah? Yang yang tidak sah yang mana? Yang dua apa yang asa? Dua-duanya betul Hadianya apa ya? Oh, Tuh-tuh, tu -tuh, Bang Heru katanya mau kasih hadiah Masya Allah Tidak sah dua-duanya, Pak? Betul. Kenapa? Duhur tidak sah, karena dia memulai di tengah. Amal. Sedangkan kita sebutkan tadi bahwa niat itu harus berada di, awal. di awal. Seasarnya pun tidak sah, karena niatnya terputus. Sedangkan tadi syaratnya niat tidak boleh terputus. Jadi gimana dong, Ustaz? Batalit niat dari awal lagi, begitu. Ya. Nah, ini bapak sekalian, ya. Jadi tadi berapa syarat sudah? Hah? Yang keenam. Tadi kan yang keenam kan? Ya, ya. Bukan enam kan? Maksudnya ya. kan? ya. sekarang yang ketujuh ya? Ya, ya. Nah ini terjadi istilah, yaitu yang berhubungan dengan uh, tasriq finia, persekutuan niat. Bolehkah persekutuan niat? Dalam masalah niat lillahi ta'ala enggak boleh disekutukan. Niat itu harus karena Allah saja, enggak boleh disekutukan dengan yang yang lain. Haram hukumnya bahkan syirik. Tapi kalau niat amal disekutukan boleh atau tidak? Nah, ini yang jadi sebuah permasalahan, Pak. Iya. Kalau ibadah itu tidak Memang dia berdiri sendiri dan tidak bisa diwakilkan seperti sholat lima waktu sepakat seluruh ulama enggak boleh disebutkan. Misal bapak sholat empat rakaat niatnya dua duhur dan asar sekaligus enggak boleh. Asar ada waktunya duhur ada waktunya ada apa bapa sholat empat rakaat langsung dua niat enggak boleh tidak mencukupi kata para ulama tidak sah. Demikian pula, kalau disekutukan antara solat wajib dengan solat sunnah, saya mau niat solat subuh sekaligus kopdiah, niatnya double pak, dua rakaat, niatnya dua, solat kopdiah subuh dan solat subuh, boleh nggak tu pak? Nggak boleh. boleh kata para ulama. Sekarang yang nggak yang nggak yang batal yang mana? Yang sunnahnya atau yang wajibnya? Yang wajibnya kata para ulama Maka itu jatuhnya jadi sunnah Ia Kata ilham suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nawair Tapi terjadi ikhtilaf para ulama Kalau dua-duanya sunnah Jumur ulama mengatakan boleh Jumur ulama mengatakan apa? Boleh Contoh Kalau misalnya bapak tri in one Apa tri in one? <tuh> Bapak mau salat dua rakaat niatnya tiga Apa itu? Yang pertama salat tahiyat masjid. Yang kedua salat qabliyah zuhur. Yang ketiga salat wudu. Terinuan gua. Boleh apa tidak? Sumur ulang motor kan boleh, enggak apa-apa. Selama itu satu level. Dalilnya mana hadis ini? Innaman a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Nabi Rasulullah tidak mengatakan niatnya berapa, pokoknya satu, dua, tiga terserah. Mereka juga mengkiaskan, kalau ada orang ya berhadas kecilnya sepuluh kali, hadas kecilnya sepuluh kali, misalnya antum kentut tujuh kali, ya kencing dua kali, Kencing buang air besar sekali, wudunya berapa kali? Cukup sekali kan? Diniatkan untuk beberapa kali hadas. Demikian pula ini, kata mereka. Tapi Ibn Kodama juga beliau menyebutkan itu di dalam kitab Alim Mubni. Dikiaskan kepada ini juga. Sehingga pada waktu tidak diperbolehkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Sama-sama, Sun. Yang kedua syaratnya, kata ibnu Rajab bukan dalam rangka mengkodok. Bukan dalam rangka apa? Mengkodok. Maka kalau dalam rangka mengkodok, maka tidak diperbolehkan. Kemudian sementara Ibn Hazm mengatakan enggak boleh. <tuh> Ibn Hazm mengatakan tidak boleh dipersekutukan. Dalilnya mana? Hadis ini: Imnaman amalubinnya. Sesungguhnya amal itu dengan niat, maksudnya dengan niat masing-masing enggak -masing. boleh ya disekutukan kata Imam Ibn Hazm. Satu hadis saja diperselisihkan, buaya. Iya. Ibn Hajim juga berdilir dengan asar dari Kota Adah. Seorang sahabat yang bernama Kota Adah. Abu Kota Adah, maaf. Abu Kota Adah pernah melihat anaknya mandi. Setelah mandi Abu Kota Adah bertanya. Kamu tadi mandi apa? Mandi wajib. Nanti dia tidak ada niat mandi Jumat. Ini mandi Jumat. Masanya hari Jumat. Kata Abu Kota Adah, mandi lagi sekali lagi untuk selat Jumat. Kata Ibn Mas'um ini asar menunjukkan tidak boleh digabungkan. Namun Jumhur menjawab, Adapun hadis yang kamu pakai in nama 'Aqmalubin tidak syarh menunjukkan harus masing-masing amal itu niat tidak. Karena bisa saja mempunyai makna bahwa amal itu bisa dengan beberapa kali niat tidak masalah. Adapun asar Abu Qatadah pun tidak menunjukkan kepada hal itu. Kenapa? Karena Abu Qatadah bertanya kepada anaknya yang sudah mandi, "Kamu tadi mandi apa?" Mandi wajib, katanya niatnya cuma satu. Pembahasan kita kalau niatnya du? dua. Jadi itu di luar pembahasan kita, kata mereka. Iya. Saya lebih contoh berapa dapat sumur, Pak, diperbolehkan. Iya. Apalagi kalau waktunya mepet banget gitu kan. Iya, mepet cuma cukup dua rakaat. Sementara saya ingin sholat tahiyat masjid sekaligus qobliyah. kau belia, gak masalah, didobelkan niatnya. Ini namanya tasrīk fitniah. Ya, Allah waalaikum. Jadi ada tujuh. Siapa yang bisa mengulangi? Cung. Ayo. Ah, masyaAllah. Apa itu? Satu. Eh, jangan nyontek. Jangan lihat buku. Yang satu apa Islam. Yang kedua Mumayis Yang ketiga Apa? Berilmu tentang yang diniatkan Yang keempat Yang keempat apa? Tidak ada antara niat yang diniatkan Sesuatu yang meniadakan Yang kelima Yaitu niat harus berada di awal Amal, amal. Yang ke enam ya, Niat harus ada dari awal sampai akhir Tidak boleh putus Yang ke tujuh Itu yang berhubungan yang disebut dengan Tashrik persekutuan di dalam niat ya yeah. Untuk yang ke lima tadi Pak <tuh> Bahwa Niat itu harus berada di amal Di awal amal Kata para ulama dikecualikan padanya puasa sunnah Ini berdasarkan dari Abu Daud Bahwasannya Rasulullah SAW Suatu pagi bertanya kepada istri-istrinya Apakah pagi ini ada makanan? Bila dijawab Tidak ada Rasulullah bersabda Kalau begitu aku puasa hari ini Disitu Rasulullah SAW memulai puasa dari Semenjak matahari sudah terbit pagi hari Berarti kata para ulama ini pengecualian Ini pengecualian Dikecualikan padanya Solat puasa Sunnah mutlak Maka pada waktu itu Diperbolehkan Ia ya. Ikhwata Islam Azakumullah wa Iyakum Sekarang kita akan membahas hubungan niat Dengan amal Ya. Yang saya bahas ini ada di buku saya semua Pak Yang berjudul Pengaruh Niat Dalam Kehidupan Maaf iklan <tik> ya, Bapak silahkan cari aja toko-toko buku Judulnya ya. Pengaruh Niat Dalam Kehidupan Hubungan niat dengan amal. Sekarang kita akan membahas Bapak sekalian <tik> Hubungan niat dengan pahala dan siksa Hubungan niat dengan pahala dan siksa Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu Pak Hubungan niat dengan pahala Hubungan niat dengan pahala Ada beberapa poin yang harus kita paham Poin yang pertama anahu la niyat la tawaba binniyah bahwa pahala tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan niat. Tanpa niat kita tidak mungkin dapat pahala. Iya. Tanpa niat kita tidak mungkin dapat pahala. Dan sudah kita bahas tadi di awal. Yang kedua. Kalau ada orang yang berniat ada dua keadaan. Orang yang berniat itu Pak ada dua keadaan. Keadaan yang pertama jadi mengamalkan. Keadaan yang kedua, yang kedua, yang pertama jadi mengamalkan. Keadaan yang kedua tidak jadi mengamalkan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Ada orang berniat kemudian jadi mengamalkan. Niat apa niat perbuatan baik. Niat perbuatan baik ah besok saya mau puasa. Kemudian jadi puasa, maka kata para ulama ia diberikan oleh Allah pahala 10 sampai tujuh kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW menghamba bihasanatin faamilaha. Ya. Kata bahawa Allah indah ashra hasanatin ila sabiyyat dzifil ila abqafin kathira. Siapa berniat untuk berbuat baik, kemudian ia mengamalkannya. Maka Allah tuliskan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat bahkan lebih dari itu, masya Allah. Iya, tapi Pak, ya ini menunjukkan bahwa, nanti kalau ada orang dua solat dua rakaat, misalnya dua rakaat tayyat masjid, nanti pahalanya bisa beda, loh Pak. Ada dia setelah solat ditulis cuma sepuluh, Temannya ditulis oleh Allah seratus apa coba yang, yang yang yang membedakannya pak banyak faktor ya diantaranya faktor keikhlasan ada orang semakin ikhlas semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Watah diantaranya faktor kesesuaiannya dengan contoh Rasul karena suatu ibadah itu pak semakin mirip dengan perbuatan Nabi semakin besar pak, pahalanya di sisi Allah Subhanahu Watah Misalnya, misalnya ada orang Dua-duanya sulat Qobriya subuh Yang satu diringkaskan Yang satu dipanjangkan Kira-kira yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul yang mana? Yang ringkas Lebih banyak pahalanya enggak? Lebih besar walaupun lebih ringkas iya. Maka dari itu Bapak sekalian Suatu ibadah itu semakin mirip dengan contoh Rasul Semakin besar Pahalanya di sisi Allah Subhanahu Apalagi pak? Yang menyebabkan berbeda. Kok pahalanya beda gitu. Ya. Di antaranya keimanan. Dia matanya apa? Keimanan. Yang satu imannya lebih kuat. Daripada yang satu lagi. Maka pahalanya lebih besar. Makanya Rasulullah orang sahabat-sahabat apa? La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi lau anna ahadaku i'anfaqa misla uhudin dhaban ma balagho. Mu da'ahdimulah nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, tidak akan mengalahkan infaknya sahabat dengan infak emas satu mud atau setengah mudnya mereka. Apa yang membedakannya pak? Keimanan, petakaan, ya kebeningan hati. Seseorang itu semakin takwa, semakin bening hatinya, semakin kuat imannya, semakin pahalanya pun berlimpah. Ruah di sisi Allah swt. Ia. Ya. Nah ini akab Islam azza wamalakumullah. Ia. Jadi, tapi pada asalnya amal itu ditulis oleh Allah berapa? 10 sampai berapa? 700 kali. Ada enggak amal yang ditulis lebih tujuh ratus pak? Ada. Ya. Isa memberikan contoh amal yang ditulis lebih dari 700 apa? Sabar, ahsan. Sabar itu kata Allah, "Innamal yuwaffas sabirun wa hajrahum biwahi sabar." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Berarti tak terhingga, Pak. Tidak ya, cuma sampai 700 orang sabar itu Ada lagi? Mendidik anak yang soleh Bisa Hasilnya nanti akan terus mengalir Pahalanya kepada orang tuanya Ada lagi? Hah? Masjid Salat di masjidil haram Asan Itu pahalanya 100 ribu kali lipat Dibandingkan dengan salat di masjid masjid yang lainnya. Ada lagi yang ringan, Pak. Kalau masuk pasar. At Rasulullah, siapa yang masuk pasar, kalau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu almulku wa lahu wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biati alkhair wa huwa ala kulli qadir. Dituliskan untuknya seribu kali seribu kebaikan digugurkan darinya seribu kali seribu keburukan dan dibangunkan untuk dia rumah di surga hadis ini diikhtilafkan para ulama sahih atau tidaknya sebagian mengatakan tidak sahih alasannya masa amalan yang kecil kalahnya gede banget sebagian mengatakan sahih diantaranya mensuaikan Syekh Al-Bani, Syekh Salim bahkan Syekh Salim bin Id membuat buku khusus tentang pentasehan hadis ini dan beliau membawakan dari jalan yang sangat banyak sekali. Dan kesimpulannya hadisnya sahih. Kata beliau tidak aneh. Dikir masuk pasar ini palingnya begitu besar. Tidak aneh kenapa? Pertama, orang masuk pasar banyak lalainya. Pak. Sementara amal semakin berat semakin besar. Atau kadang masuk pasar pas melihat barang dah lupa saja. Ya. Yang kedua Kalau Rasulullah SAW saja mengatakan Alhamdulillah itamlahul mizan Ucapan Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan Kalau Alhamdulillah bisa ternyata Dengan ucapan Alhamdulillah dengan memenuhi timbangan Maka bagi Allah pun bisa seperti itu Mudah Iya Maka Pak jangan lupa tuh ah, Kalau gitu saya beribadah ke pasar terus Jangan Pak Jangan oh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Abwatul bilat illallah aswaq." Ya. Negeri yang paling bagian bumi yang paling dicintai, paling dibenci oleh Allah itu pasar. Ya. Pasar itu bagian bumi yang paling disuka, tidak disukai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempat pasar itu tempatnya kelalaian, tempatnya orang berdusta, tempatnya setan yang menancapkan benderanya di sana, setan. Ya, pasar. Tapi kalau kita memang butuh ke pasar Jangan lupa Ketika kita masuk pasar Ucapkan doa itu Ternyata pahalanya besar Masya Allah Alhamdulillah Ikhwatul ya. Islam Azakumullah Jadi ini yang Keadaan yang pertama Yaitu Orang berniat berbuat baik Kemudian tidak jadi Mengamalkannya Keadaan yang kedua Orang berniat baik Tidak jadi Mengamalkannya Ada orang berniat Baik Tapi tidak jadi mengamalkannya Ini ada tiga keadaan Ada berapa keadaan? Ada tiga atau empat Keadaan yang pertama <tuh> Ya yeah. Orang ini pak punya kebiasaan mengamalkan amalan tersebut, dan dia tinggalkan pun karena punya udur. Contoh, bapak punya kebiasaan puasa Senin-Kemis, Senin-Kemis, Senin-Kemis, Senin-Kemis, Senin-Kemis. Suatu ketika bapak berniat mau puasa besok, hari, besok hari Senin. Eh, kalau paginya bapak sakit, bapak tinggalkan karena udur. Maka yang seperti ini kata para ulama tetap diberikan oleh Allah palas sempurna seperti dia puasa sama palanya tidak ada bedanya dasarnya hadis idah marion abdu aul safar apabila seorang hamba sakit atau dia bersafar kutibalahu ya, maka dituliskan untuknya dari ibadahnya tersebut maka namukiman sohihan seperti dia mukim tidak safar dan seperti dia sehat tidak sakit. Jadi pahalanya sah? sama. Masya Masyaallah. Ini rupanya Pak rahasianya kenapa Rasulullah menganjurkan untuk mendawamkan membiasakan. Ya, kata Aisyah, kana ahabul a'mali ilaihi adwamuha wa in qalla. Adalah amal yang paling dicintai oleh Rasul itu apa? Yang terus menerus walaupun sedih? sedikit. sedikit luar biasa Pak. luar biasa. Keadaan yang kedua, dia tidak punya kebiasaan. Dia tidak punya apa? Kebiasaan. Dan dia pun tinggalkannya bukan karena mundur. Bukan karena apa? Mundur. Bapak misalnya nggak kan biasa puasa Senin Kamis, terus bilang mah puasa dong besok. Itu bentar, nggak apa-apalah makanya puasa pagi harinya istrinya bikin kue enak suaminya melihatnya akhirnya udahlah makan aja akhirnya dia batalkan tanpa mundur kata para ulama yang seperti ini tetap dapat niat satu dapat dapat pahala niat satu Basarkan hadis, Muhammad bhasanatin. Pada miah malak kata bahawa Allah hasanatan kami. Siapa yang berniat berbuat baik, kemudian tidak jadi mengamalkannya, tetap Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan. Alhamdulillah Pak, cuma niat doang dapat pahala ya enggak? Makanya kata para ulama ibadahnya orang alim itu dengan banyak niat. <tuh> <tuh> <tuh> iya, kelihatannya sih amalnya dikit. Tapi niatnya banyak, pahalanya banyak. Iya. Maka dengan memperbanyak pahala, pahala itu mem memperbanyak memperbanyak niat memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya ya. Bahkan kalau kita niat tuh, kalau saya kaya kayak dia, saya mau berinfak kayak dia, dapat pahala. Iya, besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat ya Islam anzakumullah. Ya. Keadaan yang ketiga, ini tengah-tengah nih, pahalan juga tengah-tengah. Ada orang, ya, dia punya kebiasaan mengamalkan ibadah. Kemudian dia tinggalkan tanpa udur. Kalau tadi ada Kanada, kalau ini tanpa udur, maka ini pahalanya tetap diberikan pahala tapi tengah-tengah. Iya. -tengah. Nah ini Bapak sekalian, ya, ini hubungan niat dengan bala. Sekarang hubungan niat dengan siksa, tapi waktunya sudah hampir. Insyaallah kita akan lanjutkan pada jam dan gelombang yang sama. Silakan ada yang bertanya? Yang mana dulu ini? Ini dulu, tolong. <coughs> Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya sudah dia kasih aja. Tapi dia enggak ada niat sedekah, dia cuma sedekah. Iya. Kalau ada orang katanya, iya. Ngasih ke ojek, tapi enggak ada kembalian, pindah ambil aja. Itu, sedekah, itu sudah otomatis sedekah namanya. Iya, pasti. Sebab kalau ketika mengatakan ya udah dah ambil aja Bang, itu sudah ya. masuk sedekah otomatis itu. Iya. Yeah. Oh iya, yeah, senang. Uh, maksud dari uh, di awal amal itu, di awal rukun amalnya atau misalkan. Iya uh, yeah, di awal amal, kalau terus sebelum takbir turun, orang sudah ada niat. Bukan misalkan kita keluar dari pintu rumah. Itu otomatis, kan sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang namanya perbuatan manusia tidak lepas dari niat. Cuman terkadang kan suka terpotong oleh sesuatu. Contoh, Bapak Pergi dari rumah Niatnya mau surat dur kan Mau ke masjid Pas sampai di masjid Rupanya imam mengumumkan kita surat jenazah dulu Nanti otomatis berubah niatnya Niat surat jenazah dulu kan Iya Setelah surat jenazah Kita meniatkan surat dur lagi kan Otomatis Paham tak? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum niat untuk puasa sunnah 6 hari syawal Ayam ulbid dan Senin Kamis Apakah niat dapat disatukan sekaligus 6 ya, hari syawal Ayam ulbid dan Senin Kamis Bertemu dalam satu hari Menurut jumur boleh Menurut jumur Menurut sebagian ulama enggak boleh Tadi sudah kita jelaskan tadi Pak ya Hukumnya saya lebih condong kepada pendapat cumhur dalam hal ini. Allahumma, Allah. bagaimana hukum baca iftitah dalam solat? Apa hukumnya harus dibaca? Iktilah. Pendapat yang saya kuatkan pendapat cumhur bahwa doa istiftah itu hukumnya sunnah saja. Ya doa istiftah hukumnya apa? Sunnah saja karena itu berasal dari perbuatan Rasulullah Semoga Allah merahmi, Dan juga itu tidak diajarkan dalam kitab, dalam hadis musy Solat Tahu. Ya, orang yang tidak becus solatnya. Para Sahabat, solat melihat ke arah Rasulullah SAW. Bagaimana cara makmum solat melihat ke imam atau ke tempat sujud? Kalau imamu tak, upayakan ketika setiap mau bergerak lihat ke arah imam supaya jangan sampai mendahului imam imam dalam hadis riwayat bukhari dari hadis anas bin malik ya hmm. kana rasulullah idza qala sami allahul liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahra hatta yaqa nabi sallallahu sajidan thumma naqa sujudan ada nabi sallallahu apabila telah mengucapkan sami allahul hamidah maka kami tidak ada seorang pun yang membungkukkan punggungnya sampai nabi betul-betul sujud, baru kami pun turun sujud. Jadi adabnya makmum itu jangan bergerak dulu sampai imam sujud. Setelah imam kelihatan sudah sujud baru bergerak sujud. Kalau itu dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak melihat imam. Kebanyakan kita hanya sebatas mendengar abba abba imam, ya nggak pak? Asimam Allahu Akbar langsung. Ternyata si imam mau melaksanakan sunnah rasul yang satu, rasul rasulan pernah, ya bahkan dalam satu riwayat sering, ya, beliau itu takdir dulu, baru bergerak. Nah kalau begitu gimana coba? Kalau kita hanya sebatas mendengar abba abba tanpa melihat imam. Si imam mengatakan, Allahu Akbar Baru sujud Itu sudah sujud duluan itu Atau setidaknya bareng sama imam Sementara itu hukumnya haram tidak Pak? Haram Pak Haram, makanya Ya makmum yang paling depan itu Tugasnya melihat Imam, jangan sampai Makmum di belakangnya, melihat yang di depannya Di belakangnya lagi, melihat depannya Jadi mengikut Kenapa? Iya. Atau kalau memang kita nggak mau, ketika imam Allahu Akbar agak sebentar ditunggu bentar, baru kemudian turun supaya tidak apa mendahului imam. Ya. Udah nggak ada yang nanya lagi nih? Alhamdulillah. banyak orang yang imam kalau pas di tiga rokaat terakhir dia pas tidak. Mas-Al-Fatihah. Bacanya cepat banget. Kita enggak sempet Aha. Ikut imam aja. Jadi imam pokok ya, udah kita ikut rukuk karena kan bacaan makmum sudah ditanggung imam kata Nabi. Selamat. Waalaikumsalam. Dari mana? Orang Bandung Atau orang Garut? Orang Garut. Hah? untuk berinfak. Terus Maksudnya gimana sih gak ngerti? Ada orang melihat orang kaya tapi enggak berinfak. Mm -hmm. ya, iya. Ada orang kaya tapi enggak berinfak. Terus kita niat ah kalau sholat jadi orang saya saya mau jadi mau mau berimpa ah ya, ya, begitu Dia dapat pahala niatnya niat tetap dapat pahala dengan niat terus sama Nia. saudara ya. hadits hukum hadisan aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis hafalkan ini terus lo inamat dunia liar baatin nafar Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama rajulun razaqahullahu ilman wa malan. Orang yang diberikan oleh Allah rezeki dua. Dikasih ilmu dan amal harta. Jadi dikasih ilmu, dikasih harta. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Dia pun menyambung salatul dan dengan hartanya ia berinfak. Ataslah wahyu di Abdulin Manazil maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua rajulun Rasulullah Inman wala mizarzukumalat. Ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki harta. Wawasah di kurnia, tapi niatnya benar. Dia berkata kalau aku diberikan harta, aku ingin berinfak. Iya, maka ia dengan orang kaya yang pertama tadi pahalanya sama, maksudnya dalam iya. Yang ketiga, Rasulun Rasulullahumalah malam yurzuku ilman orang yang diberikan rezeki harta, tapi tidak diberikan rezeki il, fawwiyatah khabat bih. Maka ia gunakan hartanya bukan di jalan Allah, yang tapi di jalan setan. Dia pun memutuskan selatuh roh. Dia juga tidak mau, -mau berinfaq, maka kata rasulullah wahabisharin manazil maka ini yang paling buruk ya, Keadaan yang keempat orang yang tidak diberikan rezeki harta tidak pula dicerdik diberikan dijaga ilmu. Udah gitu niatnya jelek lagi. Dia berkata kalau saya kaya saya mau berbuat maksiat kayak dia, maka ia dengan niatnya tersebut sama dosanya. Iya. Nah, Tuh pak. Silakan. Hah? Pertanyaan apa? Salat subuh dengan salat tahiyat masjid mana yang lebih? Dihalukan tergantung kita di mana nih. Kalau kita masuk masjid, berarti harus didahulukan tahiyat masjid. Kalau kita nggak mau gabungkan. Saya mau melakukannya satu-satu. Karena masalahnya ini kita masuk masjid. Kata sedangkan kata Nabi, tidaklah falahah dukumul masjid. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, falayat jelis. Jangan duduk dulu sampai ia sholat rakaat. Jadi doa rukan sholat ayat masjid dulu, baru setelah itu sholat wudhu. Tapi kalau dia cukupkan dengan sholat wudhu saja itu sudah mewakili sholat tahiyat masjid kata para ulama sudah mencukupi silakan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kalau lagi sholat sunah ada yang nepuk terus kenapa terus kita mau ngapain kalau kita pak sholat sunah niatnya kemudian ada orang nepuk-nepuk. Cuekin aja. Enggak usah dirubah niat, Pak. Cuekin aja, enggak boleh. Berpindah niat salat sunah ke salat wajib enggak boleh. Cuekin aja. Masa kita mau bilang, "Eh, niat saya bukan, niat. Batal, Pak. Apa? Kalau itu boleh, jumur ulama itu kan boleh digabungkan niat sholat Jumat dengan niat mandi julu dalam satu kali mandi Ikhtilaf para ulama. Iya. Kalau saya pendapatnya adalah wajib bagi mereka yang habis kerja bau badannya sehingga mengganggu orang. Adapun kalau dia tidak bau badannya, iya. Tidak berkeringat, maka dia diberikan, maka yang bagi dia lebih utama mandi. Tapi kalau tidak mandi, tidak apa-apa. Itu yang saya kuatkan kepada anda. Silakan. Bolehkah berbiat berbeda niat antara makmum dan imam? Pendapat yang paling kuat boleh Berdasarkan hadis Mu'ad bin Jabal Bahwasannya Rasulullah SAW Bahwa Mu'ad bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasul SAW Kemudian Mu'ad pun pulang ke kampungnya Kemudian kaumnya meminta Mu'ad jadi imam Maka imam Mu'ad pun sholat lagi niatnya muad adalah sunnah kaumnya niatnya apa? wajib. Nanti beda niatnya itu. Maka kalau Bapak masuk ya, imamnya niatnya asar, sementara kita belum salat dzuhur, kita masuk dengan niat duhur boleh. Ya. Atas pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama itu boleh. Apa? sama rokaat, Alhamdulillah kalau beda rokaat misalnya kita belum sholat maghrib imam sholat isya, maka sebagai ulama mengatakan ketika terakaat yang ketiga kita tahiyat tapi jangan salam dulu ditunggu tunggu sampai imam tahiyat akhir, kemudian salam bersama sama Allah Allah silakan. Oh iya, betul. Kalau bisa jangan cuma itu. Makan, bapak makan niatnya dua besan. Karena karena untuk kuat ibadah kepada Allah dan untuk memenuhi hak badan saya. Apati pahalanya double juga tuh dengan banyaknya nih ini ya Silakan Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya kalau membedakan antara niat dan syiratan saikot misalnya dalam hati kita ada terbersitnya juga atau ketika masih dalam kondisi baik <tuk> <Iya. tuk> Kalau kita di hati ada terbersit teriak Kemudian kita biarkan ria itu iya. Maka ini bisa membatalkan Pahalanya Artinya kita tidak dapat pahala Tapi kalau kita tahan Dan kita cegah lagi, Ada ria masuk Ditahan lagi, Maka ini tidak mempengaruhi Sama sekali pahala iya. Ini sama sekali tidak mempengaruhi pahala Silahkan Mm -hmm. berharap untuk seperti orang muslim berharap seperti dia kata dia dikatakan kita ini ustad tapi dia uh, berharap di, di saat kita, bersarap, kita berharap dikatakan kita begitu benar ada orang itu pada betul-betul kita menjadi ustad. <tik> tapi bukan dia bukan ustad. Ya, terkadang memang ya ada ada orang ya pakaiannya, masya Allah pakai peci, pakai koko, eh, pas ke pas sholat, Ustad silakan. Yang saya bukan Ustad Pak. Terus bapak bilang doain aja Pak, saya jadi Ustad. Tapi Pak, Ustad itu bukan cita-cita. Jangan -cita. sampai tujuan menuntut ilmu itu pengen jadi Ustad. Atau penghantar dipanggil ustaz Jangan Semoga dalam hadis Kata Rasulullah SAW Salafatun awal man yukbo bihim Nyawmal kiamah Ada tiga orang Yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang pertama Orang alim dan kari Allah panggil orang alim dan kari Lalu Allah berfirman, Apa amanan Si Alim berkata, Ya Allah Dahulu saya menuntut ilmu karena engkau Dan mengajarkannya Saya pun baca Quran karena engkau, Ya Allah Allah berfirman Kadatta. Kamu dusta Kamu dahulu menuntut ilmu karena yang disebut orang Alim Dan kamu baca Quran hanya karena yang disebut Khori Dan kamu sudah dapat predikat itu Diseret dan dilemparkan ke dalam api hmm. Makanya kita jangan mengharapkan Pengen disebut Ustad jangan Ustadz itu udah kewajiban nyampein ilmu pak. Iya, Karena saya nuntut ilmu di kota Madinah Yang saya tuntut ilmu agama Ya pulang dari Sonoh, ada kewajiban saya ngajar Tapi kemudian orang-orang manggil saya Ustadz Iya kan? Iya, gimana lagi? Kalau di Saudi, dengan jenisnya itu beda kebudayaan kalau di Saudi disebut Ustad itu kapan, itu kalau sudah tinggi ilmunya Ustad namanya itu sudah di atas Profesor sudah. Iya, itu kalau sudah Ustad sudah luar biasa. Kalau Indonesia ngajarin anak-anak SD juga Ustad, iya kan? Ngajarin anak TK juga dipanggil Ustad. Jadi Ustad itu gelar mudah di Indonesia iya jadi sekali lagi tapi ingat sekali lagi jangan sampai mengharapkan gelar ustadz jangan satu lagi terakhir silakan kalau sudah biasakan masjid kemudian hujan turun kan baru kemudian siap kalau sudah biasakan masjid kemudian hujan Yang menyulitkan kita untuk pergi ke masjid, itu. Kalau pergi ke masjid pakai payung lebih utama, lebih besar amalnya. Atau ibu hajar begitu. Tapi kalau kita meng mengambil rooftop walaupun hujannya gede nih, dalam di rumah aja juga silakan. Iya, tidak apa-apa. Baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Iya, dan kita tutup subhanallah binni wisha urang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh